diberikan kemampuan untuk memperbaiki diri dari hari ke hari karena orang yang beruntung adalah orang yang man k a n a yaumuhu a i r o n min amsi yang hari ini lebih baik dari hari kemarin kalau kita sama saja dari hari ke hari maka kita termasuk k h a s h i r dan kalau kita lebih buruk termasuk celaka p a r p e n e n g a n saya mohon maaf barusan terlambat karena dia sedikit mengatur posisi di masjid ya bisa dimalumin adik-adik e ini mungkin banyak t u g a s sehingga n g a n t u k di masjid tapi pada waktu belajar harus siap kenapa disuruh berdiri beberapa santri ya mudah-mudahan lebih seger darahnya lebih mengalir ya dan susah n g a n t u k n y a kalau berdiri begini ya Jadi ada yang nanya kenapa sih harus ditegakkan disiplin? Ya karena masa muda itu adalah masa yang sangat strategis untuk menempat diri. Ini penting nih pak bu pada penengah dan adik-adik kami ya di sini yang dititipin santri itu sering rapat dengan kepala sekolah membahas tentang perilaku santri. d i d a pati ya. Ini fakta dari beberapa tempat ini ya, baik santri penghapal Quran, santri di khodimul Ummah yang seksi kabur-kabur ada kemarin juga sudah diajak diskusi atau SMK SMP ternyata yang paling bermasalah santri itu adalah yang paling dimanja di rumahnya, yang di rumahnya serba dilayani, serba diberi tiap keinginan diberi Jadi susah untuk mendengar kata tidak. Jadi kata tidak kemudian dipuji-puji, diangkat-angkat. Jadi si anak tuh nggak siap dia dengan sesuatu yang tidak cocok. Tidak siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, nafsunya menjadi sangat lemah. Tolong-tolong digarisbawahi ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sayang ke anak tuh bukan berarti setiap keinginannya diberi, dilayani. Nah Di sini udah kerasa nih yang di boarding school ini, yang repot-repot itu adalah yang uh, di rumahnya tidur sesukanya, ingin main game sesukanya, main sesukanya. Disuruh ke darutohid, di sini banyak aturan. kapan harus tidur, kapan bangun harus ke masjid, lagi ngantuk harus belajar tahajud pengen jajan, harus puasa repot sekali cenderung dia ngadat dan ada yang kabur ya yeah, kabur ke rumahnya maksudnya jadi tapi ada nih kemarin maaf ini ya ini kita-kita aja ada satu kelompok ok yang kami pun sangat Uh, syukur melihatnya kelompok ini adalah yang dari seribu jadi dari sekolah-sekolah kemudian diseleksi dari sekolah-sekolah diseleksi tolong di, diperhatikan ada-ada yang baik uh, dari sekolah-sekolah di Jawa ini lalu didapat yang pintar-pintar ranking 1 sampai ranking 10 sekitar seribu orang. Kemudian ada tes psikotest dan ada namanya itu matematik logika. Terkumpullah 250, diseleksi lagi, lalu didatangi ke rumah-rumahnya dan terpilihlah sekitar 50 a a n dan darutohid kebagian 20 untuk sekolah komputer ini gratis ya. Ini laporan dan dari para santri lainnya. ม ereka tuh gigih sekali padahal antara kamar dengan tempat belajar jauh nanjak malam gelap dan mereka semangat sekali belajarnya tuh selain ibadah dan n gak g ada satupun yang mengeluh lalu kalau malam itu ya orang istirahat beliau minta izin boleh saya ngerjakan tugas gigih sekali dan ini sepakat para santri lainnya sepakat ini yang 20 ini e n gak g rewel selalu semangat tahu kenapa sebabnya? karena mereka oleh Allah diuji, dilahirkan di dalam keluarga yang sangat-sangat terbatas sangat-sangat terbatas untuk omkos juga tidak ada karena dipilih dari 250 tuh yang rumahnya ya sedemikian lupalah Jadi mereka udah luar biasa syukurnya bisa sekolah, bisa belajar komputer, bisa ada tempat tinggal, makan walaupun sedikit terbatas disyukuri. Ah ini buah dari kepahitan yang ada di rumah membuat etos kerja begitu tangguh, semangat begitu gigih. dan penuh rasa syukur. h a l a jadi jadi saya bisa melihat ini ya ehm, dari sekian banyak santri ini pola didik di rumah tuh bisa ceritanya si h sayang tapi bisa mencelakakan anak-anaknya. Anak-anak dalam keadaan istirahat tempat punten. Iya d e tangan yang baik ya punten. Oh, nah, ada komandan pun dan pun teman ya. Eh, tolong s i a p i l Jadi kebiasaan santai enak t u sebetulnya kalau tidak hati-hati membinasakan. Suatu saat pernah ini tugas dakwah di h oh, saya lupa negaranya mana. Ini yang a bagian tinggal di keluarga separuh Indonesia, separuh bule. itu nggak ada pembantu di negara barat itu dan anak-anaknya tuh masya Allah ya lihat bangun uh, dari mulai kita datang dulu mereka sibuk anak-anak kecil tuh membawa k a n t a s koper ini baik ini ahlaknya membawakan ya yang sesanggup mereka lah ya ada t a n a n segala dimudahkan keinginannya dikasih itu boleh jadi bukan sayang yang betulan itu mah sayang dengan kebodohan Itulah sebabnya maaf sekali lagi nanti kalau yang m a u n y e kolahkan anak di Eko Pesantren kami tidak merancang bangunan yang oh, mewah megah tidak ya kita sekarang sedang merancang yang membuat para anak-anak yang dititipkan itu para santri yang sekolah di sana bisa disiplin dalam keadaan tidak kemewahan proporsional. Ini memang belum maksimum, tapi akan dilatih. Karena kalau udah serba mewah, muda, h anak-anak udah n a n t i n g nggak punya ketangguhan. Lihat orang-orang yang tangguh, ya, yang tangguh itu adalah orang yang dilatih dalam situasi sulit, benar? Ini tidak usah ditiru, saudara. Menjadi Mike Tyson saya rada kurang bisa nyari contoh yang lain. Kemarin saya lihat di TV itu Mike Tyson zaman tahun 98. Iya pokoknya awal-awal, uh p e h e r beton, badannya a pada kecil dipukul juga tidak terguling, b e t u g b e t u g merangsak terus malah lawannya yang pada kau, ini nggak mungkin kayak gini jadi tanpa latihan, benar? Coba latihannya kira-kira ringan, sedang atau berat? Jawab, a d i n a apakah mungkin dia latihannya dipukulnya dicolek gitu pakai telunjuk? pasti dihajar itu ya tahan pukul itu benar. A juga lihat bagaimana latihan para pesilat ada pesilat yang dilatihnya itu tulangnya tuh dipukul-pukul ayu diadu antara tulang dengan tulang sehingga ketika dipukul tidak ada lagi rasa dan hebat itu ya ah, lihat pesilat itu bisa mengalahkan lawan-lawannya ada yang sekali pukul tuh b e r a k langsung ngejungkel musuhnya tuh, ini maaf karena contohnya begini ya, itu nggak mungkin e, tanpa latihan k e r a s karena ada juga tayangan yang mukul balok es, langsung nangis dia ya, baloknya seperti biasa tenang utuh, karena tidak terlatih hadirin. Nah itulah hadirin, kalau kita lihat Rasulullah SAW, lahir ibu sudah wafat beliau sebagai yatim eh, ya. Bel tidak, eh bapak wafat ya beliau tidak kenal lihat wajah bapak tidak pernah diajak dipangku oleh bapaknya diajak main seperti anak-anak an lain tidak Sud ah, sudah s u d awalnya h a saja sudah ujian berat dua, usia lima tahun ibunya wafat lagi seneng-senengnya main sama ibu dipeluk, meninggal ibunya ini bukan kebetulan ini sebuah sebuah fakta bahwa memang Nabi Muhammad dari kecil dibesarkan dengan sesuatu yang tidak senyaman orang lain betul? usia 7 tahun sudah mandiri menggembalakan kambing usia 12 tahun sudah berniaga jauh sampai ke negeri Syams dan usia 25 tahun sudah 18 kali beliau melakukan perjalanan ke luar negeri Usia 25 i tuh untuk berdagang berarti kehidupan remaja yang sangat berat ya makanya kita lihat ketika jadi nabi apakah dipuji awal dakwah coba oh ketika mulai dakwah justru kawan jadi lawan saudara jadi musuh yang dekat lalu menjauh puji berganti caci harta habis inilah dibesarkan dalam berbagai kepahitan terus a k h i t dan akhirnya menjadi pribadi yang kita lihat tauladan sampai akhir masa telah mari kita bandingkan dengan kesenangan-kesenangan kemudahan kelapangan orang yang dimanjakan oleh kelapangan kemudahan apalagi pada waktu masa penempaan masya allah saya juga pernah melihat ini sebuah film dokumenter saya senang melihat film dokumenter untuk jadi bahan Tafakur ada sebuah negara di negara barat ya, yang y a seleksi pasukan khususnya ini ya dari tentara yang sudah ada itu seleksinya 2 minggu begitu berat fisik ya rata-rata fisik intelektual wah d i k u l i n g g u l i n g j a u h jalan malam hanya untuk seleksi masuk ke Pra pendidikan Ya Allah Enggak mungkin orang kayak gini tiba-tiba kuat Kecuali dia berlatih mu m ؤ م ن القوية خيرون واحب إلى الله من المؤمن التعيد Mؤمن yang kuat itu lebih baik Dan lebih disukai oleh Allah Dibanding m u k m i n yang lemah Walaupun dua-duanya ada kebaikan Nah saudara-saudaraku sekalian mudah-mudahan informasi awal ini membuat persepsi kita tentang pahit sulit itu sebagai aset bukan sebagai bencana justru sejujurnya ya boleh ah, cerita perjalanan hidup ah kalau enggak ya udah nggak usah diceritakan saya sakit hati loh hadirin kebayang ya kalau Rasulullah para sahabat gitu atau para sahabat lah คนที่ไม่ต ah e ั้งกู้เอาล่ะเราดังก็ไ hey, ม่เอาไม่เอาเศ i ษฐาไม a ก้าวหน h าเวียมอลเศรษฐาไ a ่ด่าว a ากัน a ล i เนี่ i ร a ฮัตเตอร์อาคังเฮ้ k รียังไงไม่ a ่ e ว่าถ u าเราเจ็บหัวใจเนี่ยยังไง k อาล่ะ a ูดินคิดจะรักษาเฮ้ยคุณจะเล็กนี่บอกว่าคุณจะเล็กลูกค่ะที่ใช่ด kebayang para pejuang cengeng jawab hadirin Jaw <ab. S 2> ah mama musuhnya gede-gede gah ged e. hadirin orang tuh harus cetangguh kuat ajeg mantap senang tidak sih lihat yang kayak gitu ada anak kecil misalkan ya uh, kelas 2 SD dia sakit n g g a k banyak mengeluh tolong bayangkan Oh, dan saya panas dia ambil termometer oh 38 misalkan anak kecil ini ya um, kelas 2 SD termometer bu saya panas ada obat anti panas ini kasih makan lalu ke tempat tidur ambil dulu waslat kecil masukkan ap ke, Mas ke uh, apa mangkok tempel di keningnya berbaring angkat selimut gimana nak tenang aja bu 3,8, 3,5 3,8,5 masih bisa saya atasi silahkan ibu istirahat atau s a l a t saya atasi sendiri gimana coba lihat anak seperti itu terus it, ibunya uh, nak, jangan sakit tenanglah bu semuanya sudah diukur oleh Allah ibu harus kuat menghadapi semua ini nak, jangan meninggal bu, meninggal semuanya ada waktunya mungkin ibu duluan mungkin saya duluan kurang aja k e m u enak tidak lihat yang tangguh begitu kan masih ingat kisah bapak-bapak eh gimana nih teman-teman boleh duduk tidak nih setuju duduk atau berdiri aja adek-adek silahkan duduk maaf ya ah, minta maaf n gak g apa apa-apa ya maaf sekarang boleh leluasa udah lumayan lah 20 menit berdiri maaf ya dendam n g gak Kalau d e n a m u at, si er <laughs> ma af, ma af. T s t a d Buat sudah siap menerima pembalasan. Maaf, maaf. Tentang yang Bapak-bapak mau PHK itu sampai i t masih ingat cerita ini belum? Oh, Bapak-bapak itu s untuk kenapa, Pak? Ini anaknya kebetulan SMK ya. <clears throat> yang barusan berdiri itu ya. Kemudian Pak ada Ad uh, nah. ancur, hancur. Ada anc apa sih, Pak? bapak dengar-dengar ada isu akan di PHK ini kan baru isu t u n u dulu nak bayangkan wah oh, dari wajahnya aja udah h o r o r bayangkan kalau bapak m u di PHK lalu bapak tidak punya penghasilan bagaimana bapak membiayai keluarga ini a d a h a l berat sekali kehidupan ini kalian pasti akan dikeluarkan dari sekolah Kalau kalian dikeluarkan dari sekolah kalian akan terlunta-lunta menjadi anak jalanan, kemudian ada yang menculik lalu dibawa ke Afrika Barat Daya jauhan pak bapak mau pensiun mau p a k n y a kapan belum tahu karena ini juga ada teman yang ngelindur ngomong gitu aduh ini mah error si h bapak tenanglah kita membutuhkan ibu bapak yang Tangguh, benar. Yang tidak dagang air mata, tidak dagang penderitaan, tidak dagang kesusahan. Saya tuh membayangkan, karena saya tahu gitu ya orang-orang tangguh tuh enak liatnya h juga, ajaib mantep. Dibanding dengan yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, ngarasula, ini sangat tidak dewasa. Kalau masih kecil gitu pantas ya balita, tapi kalau udah SMA dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis n g a r a s u l a ini sangat tidak dewasa. Kalau masih kecil gitu pantas ya balita, tapi kalau udah SMA dikit-dikit nangis, ajar jualan, jualan jambu tetangga, eh, tetangga panen. Waktu itu saya ikut jualan pada masih kecil itu TK ingat ya. SD sudah mulai wirausaha. Jauh dulu jalan ke SD t u dari Cipaganti ke sekitar Sukajadi ya. dengan Adeda t u jalan aja berdua karena kecil-kecil ke dulu. Namanya juga anak kecil ya. Badan saya mungil. Jadi kalau berkelahi ya ada kemungkinan kalah dan kenyataannya begitu. tapi karena dilatihnya berani dulu oleh bapak jadi kalau satu berantem tiga-tiganya dihukum anak lah lakinya tiga. ingat kalau nggak salah dulu ya yang paling yang ketiga tuh berkelahi, nangis, terus a d a d a ayolahan, terus pulangnya nangis, akhirnya saya lah dan sama nangis juga ujungnya. <laughs> dari kecil udah jualan, dagang tuh. Pemetaan s dulu belum dilarang ya SMP SMP 12 ini jualan juga ibu bikin orzon dulu Oh tahun 66 bapak jadi tentara jadi babak kedua jadi anak tentara mulai rubah suasana pendidikan di rumah jadi lebih tegas ya kalau ada hukuman ya begitulah jungkir dan sebagainya jadi dunia disiplin diajari itu ingat sekali cara nutup pintu, cara jalan, eh, piring dengan sendok nggak boleh bunyi itu ada, eh, kalau teplok-teplok sendal oh, itu masalah tuh ya, kalau pintu itu bunyi masalah tuh. Bapak waktu itu ngajarin sekali saya ingat ya, dan memang kayak kayak militer banyak sanksi kalau salah, tegas. Itulah sebabnya mungkin keterikatan adik k a k a k ini kuat karena dulu kalau salah satu bikin k e อคือคือคือค i อคือ i ือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ e ือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ i ือ i ือคือคือคือค i อคือคือคือคือคือคือค a อค a อ a d i คือค k อคื u คือ u ื u คื a คือคือคือคือคือคือคือคือค a อคือคือคื n คือคือ a ือคือคือคือคื i คือค d a n sekolah di SMP 12 di sini. Alhamdulillah dagang lagi ya karena ibu nambah-nambah penghasilan dengan oson. Awesome. Adik saya yang ketiga itu sakit sehingga dana orang tua lebih banyak terkuras untuk n g o b a t i n adik yang ketiga ini yang akhirnya menjadi lumpuh dan meninggal pada waktu kuliah. Ya adik ini baik ya lebih baik daripada saya. tapi meninggal lebih awal dan guru pertama A adalah adik ini lalu SMA oh SMA 5 r a d a mulai b e g i r ya jualan jualan di sekolah juga ini wirausaha maksudnya ya masuk kuliah di administrasi perusahaan PAP UNPAD dagang dan kuliahnya ambrol Begitulah lalu akhirnya kuliah di Unjani di sana sempat jadi berbagai organisasi, m e n u a senat dan sebagainya dan dagang juga di sana. Ini saya ingat a y a ah, pagi-pagi nyupir angkot c uh, at, uh, ang i b e b e r Subuh selesai salat subuh, momong dagang roti karena pakai sepeda ke sekolah-sekolah. Ini sambil kuliah nih. lalu nanti sisa-sisa eh, waktu pakai ngajar kursus ke anak-anak an SMP, SMA yang perlu pelajaran lalu sore-sore kadang-kadang k e c bad i badak, beli sukrot makanan-makanan kecil nanti habis belajar malam-malam er di bungkus tinggalnya ada kontrakan sederhana di pinggir sawah kalau makan dulu waktu kuliah suka beli ini yang murah tuh ke eh, kacang merah yang sayur kacang udah nggak laku kan disangrai t u murah ya itu nah begitulah kerja sampai sekolah sampai kuliah alhamdulillah ditakdirkan ada prestasi n a h menwa itu berpengaruh bagi a w a d waktu latihan menwa disiplin sempat jadi komandan kecil kecilan di sana dulu waktu sd juga km KM-nya mungil ya, jadi kalau mau nyiapin tuh naik ke k o r s i s i a p b e g i t u a Udah garisnya begitulah, sering jadi KM, o s i s di Pramuka aktif. Sampai sekarang belum pernah lihat ijazah, karena selesai kuliah langsung eh, dagang dari awal. Ada lihat ini supermarket ini minimarket dulunya ini adalah dagang pakaian dalam, ya, dulu kalau h abis lama beli pakaian d a l a m eh, er jadi j a m a h a จ n y a beli. Wah m a l ้อ a ้า a a าล k ้นเซ็ทอัพอลขนาดขนาด a ้วยกันน a ดัง g ันอย่าง a ี้นั่นแหละแล้วก็ด้วยกันด a วยก n น a ้วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยก a นด้วยกัน p ้วยกันด a วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยก i นด้ t ยกันด้วยกันด้วยกันด้วยกันด้วยกันด้ว m k f m juga asalnya hanya dengan m i k r o f o n yang 6 0 0 0 ribuan, tabel ya. Sekarang jadi eh, hampir semua yang ada ini semuanya dari bawah dari p a i t Pesantren ini juga tahun, eh, u s t a z w a d u udah lahir belum waktu dulu. 2, eh, 1990 m kontrak ini di sini, kontrak kamar ini, ini dulu. sekitar 20 kamar geger kalong 38 kontrak kamar 1 ruang tamu terus kontrak-kontrak akhirnya ya beginilah dengan izin Allah sekarang di titipi pesantren seperti ini tidak ada yang mudah semuanya ya belum ditinggalin orang now yang kemarin yang paling mantap ujiannya itu ketika 2006 akhir pas poligami itu Oh itu paling เสด็จท yeah. ุ่ย่ะ a า j i p ah yeah. ah u j i langsung di s ีดทุ tuh TV ีทุ jadi caci m a k i ม i ากิดิ a ินาว a n ์ทาวันที a อย่างเบ a ยสันย์หอรมัดจัด r ค่ายเ a จาร์บุร m a n a ว้าวโคมานะมาละดิเกจาร์งั้กิ i ูแล a อพิ i เดดย์และนี่ก็เป็นเอพิสเ a ดย์ที่พัลลิ่งพัลลิ่งฉันยุคคุริในชีว u ตนี้ a ี่ u าร a ี dan oleh Allah dibangunkan lewat kepahitan jadi kalau adik-adik liat darutahid oh kan awalnya babak darutahid oh awal masih pemula dulu senang ketahid ke Allahnya itu senang sekali tapi ketika dibukakan duniawi sekitar tahun 96 97 uh, udah mulai pelatihan tahun 99 saya sudah mulai ke TV 2000 booming robahlah darutahid oh menjadi redui wah di sini uang banyak tamu dan itulah saat mulai memburu ketauhidan ketika harta melimpah pujian datang dari sana sini masuk media ah udah berantakan sekali itu hati itu ya udah menikmati dulu kan ah dalah saudara tahu sendiri eh a dia belum lahir ya t e r l a i h l a h enggak apa-apalah ya <Es as> ini belum pada lahir waktu heboh adik n g g a l waktu ah, heboh dulu n gak g usah dipikirin ini ada santri tafid yang masih muda ikut menyimak waktu itu waduh heboh heboh dimana-mana ya tapi itulah saat terbaik dalam kehidupan saya karena Allah m ny e nyelamatkan dari hanyutnya pujian, penghargaan penghormatan Melimpahnya uang kekaguman popularitas bagi saya pribadi ya jauh lebih bahaya dihormati dikagumi di, ati, di, umi, at, anding, di ina, d b a n d i n g dihina dicaci dua duanya udah nyobain ya uh, sesudah sekarang ditpakuri a sekali ini ah, dapatkan ada h a d i s tentang inistad tentang pujian bahaya pujian juga dapatkan ini tentang hadis bahaya pujian bagus tulisan ini menarik dan bisa dijadikan bahan tafakur jadi kalau orang udah biasa dipuji i t u tuh, ya pun t e n y a t a dulu biasa pahit terus diberikan kesempatan OKB OK OK orang kaya baru OTB orang terkenal baru Oh ya begitulah ya Oh, jadi OKB waktu itu orang kaya baru, wah segala ada uang banyak karena kan dan terkenal lagi, ah error aja. Dan ini tidak hanya saya yang error, saya mengajak keluarga ikut error, ikut h a n y u t anak-anak, wah juga bingung dia mana yang benar gitu, karena standarnya udah roba. h dan waktu itu salahnya saya banyak gaul dengan para pejabat, para i t u jadi standar itu jadi standar stand pejabat ya. Sal ah, salah salah alamat. Jadi kalau p e r g i t u a d o ah begitulah malulah kalau diceritakan ya. Padahal kan beda kalau ulama, pesantren kurang keurus, anak kurang keurus itu teh lagi top-topnya. Tahun 2006 itu udah puncak-puncaknya duniawi ya. Alhamdulillah. oleh Allah diberikan karunia dibangunkan dibimbing aja oleh guru-guru untuk memahami ujian demi ujian ini dan akhirnya saya bersyukur gitu bersyukur yang tidak ada bandingannya adalah bisa kembali bisa mengenal Allah dan lebih mudah-mudahan lebih sungguh-sungguh k e t a u h i d ini jadi kalau dilihat rangkaiannya memang kepahitan itu mematangkan tetapi kalau dibarengi dengan ketauhidan itu akan jauh lebih kokoh begitulah nah Ustaz Fuad akan membacakan beberapa hadis ya termasuk ข e งข่าวหิดันนี้ด a วยน a ครั a ถ้าเราเ a ้าใจข่า h i ิ r ันนี้แล้วเ a าเข้าใ a ใ u a รื่องของข่ a วห Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda barangsiapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia maka Allah akan murka kepadanya dan orang-orang orang yang tadi disenangkan di dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka kepada dirinya dan barangsiapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia maka Allah ridho uh kepadanya dan orang-orang orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho uh Allah lalu diubah oleh Allah menjadi ridho uh kepadanya sehingga Allah memperindah dirinya memperindah ucapannya juga a m a l n y a dalam pandangan manusia dari Abu Hurairah radhiyallahu a n b e r k a t a bahwa Rasulullah saw beliau bersabda barang siapa yang mencari k e d u n i a a n secara halal dengan maksud untuk kebanggaan menumpuk n u m p u k dan memamerkan hartanya kepada orang lain maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat sedangkan Allah murka kepadanya dan barang siapa mencari dunia mencari harta secara halal dengan maksud untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Berusaha untuk memenuhi Nafkah keluarga Dan bermurah hati kepada tetangganya Maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat ah, Sedangkan wajahnya bercahaya Seperti bulan purnama Nah Itu hadis A ah, dapat kiriman ini nih Dari p a k Abdullah Hakam s a h m Am Pujian merupakan fenomena umum yang sering kita temui sehari-hari. Secara garis besar, pujian bisa diklasifikasikan dalam tiga kategori pujian yang diucapkan untuk menjilat, pujian yang sifat biasa-biasa, basa-basi, dan pujian oh, sebagai ekspresi kekaguman. Jadi pujian ada penjilat, ya aduh ibu meni baget jajanan dong gitu. Ya, yang kedua basa-basi. aduh ini awet muda mungkin gak sih ada orang yang awet muda n gak g ada pasti tua y apalagi a ngomong gini ya Allah ibu makin lama makin muda mustahil hadirin mustahil n gak g mungkin makin lama makin muda iya kan kemarin Pak Saiful Islam cerita itu bila pujian disikapi secara sehat dan proporsional pujian bisa memotivasi kita untuk meraih pencapaian-pencapaian pen baru namun kenyataannya pujian justru lebih sering membuat kita terbuai lupa daratan kalau saya sih melihatnya pujian t u h kayak minuman keras yang bisa bikin orang mabok ok. nah, namun kenyata makanya semakin sering orang lain memuji semakin besar potensi kita untuk terlena dan besar kepala ujub tak kabur jadi kepalanya bengkak dan hidungnya juga ya sebab itulah ali k a r a m a h u wajah Ali bin Abi Talib berkata kalau ada orang yang memujimu di hadapanmu akan lebih baik bila kamu m e l u m u r i m u l u t n y a dengan debu daripada terbuai oleh ucapannya uh, ini kiasan ya saya tidak menganjurkan Sang Tri membawa debu kemana-mana apalagi sedang uh, apa sedang pertandingan setiap curi saudara baik wal wow, gitu b u bermasalah agar dapat menyikapi pujian secara sehat Rasulullah memberikan tiga kiat yang menarik untuk diteladani pertama selalu mawas diri supaya tidak terbuai oleh pujian orang lain karena itu setiap kali ada yang memuji beliau Rasulullah menanggapinya dengan doa ya Allah Janganlah engkau hukum aku karena apa yang dikatakan oleh orang-orang orang itu. Jadi kita jangan sampai pujian itu membuat kita jadi tergelintir jadi dosa sehingga kita dihukum. Do Lewat doa ini Rasulullah mengajarkan pujian adalah perkataan orang lain yang potensial menjerumuskan kita. Pujian adalah perkataan orang lain yang potensial menjerumuskan kita, ibaratnya orang lain mengupas nangka tapi kita yang kena getahnya. Yang kedua, menyadari hakikat pujian sebagai topeng dari keburukan-keburukan diri kita. Jadi kita kan dipuji karena orang tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Karena itu k e t ah i k anya, ji, ah a a ที ah ่ a ีคนมาชมเรานั่นเป็นเพราะคว a ม e ม่รู้ของพวกเขาเกี่ยวกับด้านมืดของเ k าเพร a ะอั a ลอฮ์ปิดมันไว้ด้ว i เห k ุนี้ทักษะที k สอ i คือ i มื่อเร l ถูกช a เราจะ a วดมนต์ว่า“โอ้อั a ลอฮ์โปรดอ a ัยให้ข้าพเจ a าจากสิ่งที่ i d ก r i าไม่รู้ a ก Seperti saya ini sekarang ceramah didengar karena Allah nutupin aib dosa kekurangan kejelekan masa lalu. Nah h a r u s minta ampun terhadap yang tidak diketahui saudara-saudara. Yang ketiga, ketika kalaupun sisi baik yang dikatakan orang memang benar ada dalam diri kita, Rasulullah SAW mengajarkan memohon dengan doa. Ya Allah Jadikanlah aku Lebih baik Dari apa yang mereka katakan ah, Subhanallah ya Ini tiga rangkaian doa Ini terangkum dalam satu Rangkaian doa Aduh kamu pintar nah, Itu kata orang Nah Kita mohon ke Allah Kita t u h lebih baik Daripada yang Dipujikan orang ke kita Namun bagi orang-orang yang Menjaga kemendingan hati Setiap pujian Akan membuatnya sadar Bahwa secuili itulah k e b i h a n yang dimilikinya diantara sekian banyak kekurangan yang tidak Allah tampakkan kepada orang lain kata Ibnu Mubarak sebagaimana dinukil Al-Ghazali dalam Ihya Ul-Mudin percayalah h a dirin pujian itu sangat berbahaya bisa membuat bebal hati kita dan kita akan cenderung menjadi kekanak-kanakan tidak dewasa orang yang tenggelam dalam pujian penghormatan cenderung tidak matang dan tidak dewasa walaupun usianya tua oleh karena itu hati-hati, hati-hati yang pernah punya pangkat, jabatan, gelar, kedudukan jangan sibuk memikirkan topeng kita harus berhati jujur siapa diri kita yang sebenarnya saya tuh belum puas nih untuk mengupas ini ya tentang bahaya pujian, penghargaan saya lebih khawatir kalau anak-anak an kita diangkat-angkat di dipuji-puji dari kecil inilah yang pintar, hebat nanti dia kalau udah berumah tangga juga jadi kacau karena dia akan lebih fokus kepada dirinya dan dia akan mengemas segala sesuatu untuk gini ya ini rada-rada uh, ini nih beginilah ya aduh begitulah ya saudara ngerti lah maksud saya kan jadi kalau anak nih ya misalkan anak perempuan dari kecil oh anak ini cantik winter oh ini anak ini jago bahasa inggris dipuji ditayangkan di mana mana sehingga dia menjadi etik merasa sebagai pusat perhatian kan enak hadirin dipuji di oh ini hebat itu makan tuh ke dia tu nikmat diperlakukan spesial tu nikmat dan itu nagi Nagi, dia akan ngakalin, dia akan belajar lebih banyak nyanyi lebih indah supaya pujian itu lebih banyak kepada dirinya. Dan ketika dia menikah, dia pun bisa eksploitasi ini suami untuk menambah pujian buat dirinya. Menjadi itu ketika punya anak, dieksploitasi anaknya untuk nambah pujian untuk dirinya. Ketika dia sakit, akan dia eksploitasi sakit itu supaya nambah. o d u h ini ibu yang tabah sabar. Jadi kerjanya tuh mengeksploitir, ini bahasa ilmiahnya ya. Jadi dieksploitir, komplement, wah susah hadirin saya aja pusing ngarangnya. Segalanya dia akalin agar ngedagangin dirinya supaya tetap jadi pusat perhatian. Akibatnya dengan baik-baik ini. akibatnya orang yang selalu rindu pujian penghormatan nyaris nggak pernah mengerjakan apapun dengan baik untuk keluar dari dirinya dia nggak akan bisa nih kalau seorang bapak yang senang dipuji dia nggak akan bisa ngurus anaknya paling juga ngedagangin anak dalam tanda kutip supaya dianggap bapak hebat bapak teladan bapak penyayang ya nggak bisa ngurus keluarganya nggak bisa ngurus rumah tangganya karena pikirannya bagaimana supaya orang lain tetap kagum bagaimana supaya orang lain tetap muji ini ah pernah dengar suami istri yang terus bertengkar karena suaminya ini pilot yang selalu rapi tertib bersih nikah dengan seorang yang dibesarkan oleh ibunya calon artis jadi nggak tahu apapun ngurus keluarga t u h u s lain bersolek dan nyanyi di rumah Ah, suamiku, jadi suami pusing karena nyanyi juga tetap berantakan kalau nyanyi terus rapi dan itu bertengkar tiap hari yang satu s e n a n g rapi, yang satu nggak ngerti apapun tentang kerapihan. Anak nggak keurus, suami nggak keurus karena pikirannya adalah bagaimana menjadi penyanyi idaman ideal. Oh, masya Allah, orang yang mabok pujian nggak akan bisa melakukan kewajibannya dengan baik karena otaknya hanya memikirkan bagaimana dirinya jadi pusat perhatian baik dalam senang susah begitulah rusak, rusak, rusak. Dia tidak akan bahagia dan orang-orang di sekitarnya pun tidak akan pernah merasakan bahagia. Itulah salah satu di antara bahaya mabok pujian, masya Allah. kenapa jadi tegang begini hadirin. Para pendengar ikut tegang. Silakan ah mau menyampaikan sesuatu yang cocok ok dengan hal ini ya. Supaya semua pendengar ada yang mau dibacakan. Ini ada ayat yang akan dibacakan. Ah s l a h Surah Ali Imran ayat 188. Auudzubillaahi minasy s y a i t n j i لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari a z a b Mereka akan mendapatkan a z a b yang pedih Tuh yang suka tenggelam, bangga-bangga uh. Bukan membuat kita lemah berprestasi ya Tapi tujuan kita m a h a l l a h saja Pujian orang kalau tidak hati-hati membina s a k a n Ada h a d i s a d i s rasul, rasul itu menurut menaburkan men pasir Kepada orang yang suka, an asi, kasih, ik, p e m u j i m u j i menjilat Demikianlah d i r i n ada pertanyaan dan informasi silahkan lewat radio Terima kasih kawan-kawan Baik s i l a k a n sahabat, tapi h juga pendengar yang ingin bergebung di lain internet p e n y a t a kami di 022-923 dua nol satu tujuh nol t u j u enam bisa anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini di nol dua dua dua nol satu tujuh nol t u j u enam masih ada kesempatan untuk anda sahabat n q bergabung di pagi hari ini dan bagi anda yang sudah bergabung harap untuk bisa m e n g e c i l k a n volume radio untuk yeah. bisa memaksimalkan suara yang masuk baiklah e. sudah yang ber a yang bergabung n a k ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya baiklah ibu siapa n i i bu ก a บอีบุษฎ a สวัสดีค่ a บ a สิตีสวัสดีค่ะบอสิตีสวัสดี i ่ะสวั a ดีค่ะสวั a ด a ค่ะสว i k ดีค่ะสวัสดีค่ะ a วัสดีค่ะสวัสดีค่ a s, <S t ah, ah. ียงพอศ ahkan Iya ชีวิตการเรีย a รู้นั้นเรามั่นใจก g บ a ิสพันธ์ก u d ด้ว a n า e ติดตามกันด้วยตัวเราฉันก็มาอ่านหนังสือให้ลู n อ่านกั a n ้วยอย่างเช่ n a n ังสือเล่มนี a ลูกอ่านไ g แล้วก็ a ะดู ก็กา n กินก็อัลล l ฮ a เม u องก็ a ีอยู a ด้ว a ดั h a ั d นถ้าล a กๆ n ั a สังเ a ตย่าอัลล a ฮ์สั g เ t ตถ้าเราบางค a ั้ k a ้ a เราไปช้อปปิ a ง a ็ได้ถ้าเราไปช a อปปิ้งก็ได้ถ้าเราไ n ช้อปปิ้งก็ไ d ้ถ้าเราไ a ช้อปปิ้งก็ได้ถ้าเราไปช้อปปิ้งก็ได้ n ้าเ g a ไปช้อป a ิ้งก็ได้ถ้าเ a า a ปช้อป a ิ้ a ก็ไ กูจำ a ม่ไ l ้ a ิ n g e t คุณได้ d ป belum e a ะดิอัลฮัมดุลิลลาห์แบบเ i ียบง่ายนั่นแหละความ a ุขข i โท e นะ h a ับ n ี่เ a ลื a อน a ี่ a ี a คื i นี่คื i นี่คือนี่คือนี่คือนี่คือนี่คื u นี่ค a อนี่คือนี่คือนี่คือนี่คือนี่คือนี่คือนี่ค a อนี่ d ือนี่คื Maaf, ada dia d a mau sekolah. Tinggal senior-seniornya di sini. Ya lo? Terputus ah m a r i s a n Terputus ya. a h juga kurang bisa mendengar nih agak mendengung. Coba sekali lagi satu penelpon terakhir, silakan. b a i i penelpon terakhir sahabat MK di 02. Yang belum penelpon bagus ya silakan. 0222017076 bisa anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Dan anda yang ad, berada di luar negeri Bisa menambahkan kode area Indonesia <Yeah. S 1> 6222017076 a l ค่ะ a i ค u ะที่ a ด้ร่ว l กลุ่ i ค้ากลั a ค้าซัลลัม l ลิคุุม a รำมะ i ุล a ห s a l a m u a l a i k u m Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh นี่ d e วยนั a อาค a มอ๋อใช่ l ุ๊บเซย่าอับดุลกิ u นาสต n ยาร์อ n i ุ๊บคุณไม่ยักยินใช่นี่ n ีเอ็มกี่บันดุงอาค a m เ a ง a ี่บันดุงอ i าซึ่งอะไรจีมวารีค l มุสลามรับมาตุลลอฮอกะตุลลากันอีกทีนะ n Ibu jangan dengar radio, bu. Ibu dengar telepon aja. Aku t u Iya. Nanti jadi ngobrolnya rada telat, ya. Enak. Iya, mak. e n a Langsung, bu. Enak. Assalamualaikum. Ini yang ketiga kalinya. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh, ibu. Waalaikumsalam. Ibu jangan dengar radio, langsung aja lewat telepon, ya. เน AA ที yeah. ่น a. A, a di sini ่ฝน n าบุย่ะอ้าวฮัลโหลบอสที่นี่ที่นี่ AA เ u ี่ยที o นี่ Maaf bu, jadi sekarang saya yang telat ya. Iya. Iya, udah hampir seperempat jam ya. Oh, di Boyolali sekarang. y a ya. n g m e t u s gunung apa bu? Gunung Merapi. Gunung Merapi m e t u s Iya. Masya Allah. Ini agak keras ini, abunya j e r i m i s ini. Oh, pakai masker atau bu? Semuanya udah siap masker di sana? Eh, ini kan mendadak ya m a g i p a g i gitu. y a belum belum semua tahu lah tahunya kan kerimi hujan terus gitu padahal tidak oh. ada airnya gitu. Oh padahal abu itu ya berjalan ya, abu ke ini, genting sebenarnya. Kalau di p l e s t e r a n di a n u itu kelihatan tapi kalau tidak a n u ya tidak kelihatan. Sebaiknya pakai ah. masker. Iya. y a ini ada yang ingin saya tanyakan. E, tapi keluar dari tema tadi a ah. boleh คุณแค่ว่าที่เ t าเหลือเวลาหนึ่งนาทีอ๋อแบบนี้นี่สัพเพชะสำหรับผู้หญิงแบบนี้ก็คือการพ t กผ่อนนะแบบนี้ฉันจะไปตอนอ i ย23ปีฉั i อยากมีสามีที่รักแบบนี้นี่เป็น i t ื่องที่มี k ยู่ม a กมายที่รั a แต่ตอนเ a ียน a ัธยมปลายฉันไม่ได้ท a แบบนี้แต่ gitu ี้ e n g a k anak saya t e r p u r y a oh udah kuliah nah, oh. turhatawa saya gitu santri tenang jangan t e n g e n g i begitu t e n a n saya itu kepikiran apa saya punya kewajiban ya y a untuk e n t u untuk memilih <laughs> kenapa jadi ibu yang senyum senyum bu <laughs> ya e n g a k anak kita aja k e h a r a p a ibu laki perempuan Perempuan, perempuan ya. Jadi mau suami yang hafiz. Iya. Ini ada di depan ya. saya bu, banyak bu. Cawan -cawan. Ada ya, yang d a ya. tahun, s e u tahun, nah, yang sudah. Ya. Nanti gini aja bu, saran saya, ibu Desember tanggal dua u h satu ke sini, karena ada ya. wisuda santri ada dua ibu bisa ya, mau ya. yang mana ya. <laughs> Nah ini tuh adalah kan dia w a s u sekolah gitu a s k a y a itu cerdanya itu kan k e p i k i r a n ke saya gitu a Bagus bu, Alhamdulillah uh. ya, terima kasih bu, ya. senang d e n g r n y a Ya dengannya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam. Ini kenapa santri jadi senyum-senyum begini? Belum tentu kepilih ya, Jadi Alhamdulillah ini pas di depan a ini yang tersisa ini santri tafidz. jumlah 156 ya Ikhwan 47 selebihnya a k h w a t h Insya Allah barusan dibuka lagi uh, baru ini kalau ada yang mau 15 sampai 25 tahun silakan daftar di Darut t a o h i d kemarin sudah daftar sekitar 30 yang baru ya mudah-mudahan nanti yang untuk akwat h ini selain belajar Tafiz juga bagaimana menjadi seorang ibu yang profesional, mengerti bagaimana ibu yang ngurus suami, ngurus anak dengan tulus dan dengan ilmu, ya. Jadi nanti masakannya bisa variasi. Pertama sayur l o d e h dua l o d e h di sayur, begitu. Nah begitulah, silakan. Dan pada waktu wisuda nanti ada tiga pasang ini. Yang akan menikah antara Hafiz dan Hafizah, Insya Allah. a d k belum waktunya ya, a d k baru kelas 6 SD. Tenang ya, tunggu tanggal m a i n n y a Terima kasih para pendengar, masya Allah. Banyak yang belum terbahas tuntas tentang pujian, tapi mudah-mudahan sudah mulai waspada terhadap pujian, ya. Terima kasih semuanya. Bagi yang mau Umroh, Alhamdulillah kemarin sudah ngebludak yang daftar. Yang umroh mesantren di tanah suci, umroh sambil mesantren, Februari tanggal 12 jadinya berangkatnya ya, 9 m b i hari langsung menuju Madinah, pesawatnya Saudia Air, infaknya itu biayanya 2.000 dolar, kalau d a r a h turun ikut turun, ya, semua udah all in, insya Allah itu relatif murah untuk yang bisa begitu. Oh yang kedua, oh kemarin ada salah pengumuman, aa maaf tentang yang ke Cina ya, ternyata bukan bukan November melainkan Desember. Nah ini jadi yang ke Beijing itu Desember tanggal 20 sampai 28 Desember jadi musim dingin di sana. Silakan bagi yang minat sama 0838. 20-20-11-11 08-38-20-20-11-11 mudah-mudahan perjalanannya bisa nambah yakin ke Allah dan hasilnya nambah amal soleh terima Ter kasih semuanya a s a l a m u a l a i k u m Warahmatullahi Wabarakatuh